wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a abihi bi puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga pada maghrib ini kita bisa ketemu di tempat yang baik ini meneruskan kegiatan yang mudah-mudahan amal kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal soleh oleh manusia kepada yang mendapat pahal-pahala dari allah swt. Salam serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Suri saudara kita, orang yang kita cintai melebihi diri kita sendiri yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu. Dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang yang mengikuti beliau yang beriman, yang istiqomah, yang setia dengan risalah ini dengan yakin. Bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini adalah seputar masalah akidah atau keimanan, <tuh> dan pembahasan tentang tauhid, tentang keyakinan. Atau keimanan itu masuk dalam kelompok akidah. Islam itu ada dua, terdiri akidah dan syariat. Akidah itu adalah keyakinan di dalam hati kita. Syariat itu adalah aktivitas amal perbuatan kita yang diatur oleh hukum yang datang dari Allah tadi. Jadi kalau membahas Islam pasti membahas dua hal ini. Wasyariah Dan syariah Nah pada kesempatan ini kita membahas tentang Akidah atau masalah keimanan Saya beri judul Akidah Akliah Yang pertama Kenapa Akidah Akliah yang pertama Karena e, Seorang manusia Siapapun ya, itu Sangat butuh Kepada kebenaran Sangat butuh Berjalan di atas Kenapa? Karena kalau seorang itu berjalan di atas kebenaran, maka hatinya akan tenang dan cenderung berani menghadapi kehidupan. Makanya ada apakah berani karena benar? Badannya kecil, tapi karena dia benar, dia berani melawan orang yang salah yang besar sekali. Berani karena. Benar. Ketika orang berjalan di atas kesalahan Maka hatinya akan berisai Dan cenderung aku Nah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Dua perangkat untuk memperoleh kebenaran Yang pertama adalah Memperoleh kebenaran melalui perasaan Yang kedua Memperoleh kebenaran melalui akal. Kedua-duanya ada dalam diri kita, tapi diantara keduanya ada perbedaan. Yang pertama kalau kita membahas tentang melalui perasaan. Nah, kalau melalui perasaan itu memiliki ciri. Perasaan itu cirinya adalah suka tidak suka. Misalkan ada seorang yang baru masuk Islam, katanya. Kenapa anda memilih Islam? Ya, kerana saya suka dengan Islam. Ya, kenapa kok kamu suka dengan Islam? Ya, karena Islam itu indah. Ia ya, indahnya di mana? Mudah, jangan tanya. Pokoknya indah. Buktinya nya tulisannya susul susul, dibaca lagi indah tulisan tulisan dibaca. Nah, dari jawabannya kita tahu dia menjawab dengan menggunakan perasaan. Jadi tertarik tidak tertarik, senang tidak senang itu adalah Pembahasan yang muncul Dari perasaan Kadang-kadang nah, kita suka mengatakan begini ah, Pimpinan kita ini Ambil keputusan like and dislike Maksudnya Berdasarkan suka tidak suka Senang tidak senang, tertarik tidak tertarik Maksudnya apa? mengambil keputusannya Tidak berdasarkan argumentasi Hanya senang tidak senang Kita mengatakan bahwa pimpinan kita Mengambil keputusan berdasarkan perasaan Nah, Kalau dipaksa Alasannya apa? Besi ujungnya adalah pokoki, pokoknya. Ketika apakah dia tertarik atau tidak tertarik, ketika dipaksa, besi ujungnya pokoknya. Ketika ada teman kita yang masih jomblo bertahun-tahun dia jomblo, sampai akhirnya kemudian ada kawannya yang merasa kasihan dan mencoba memberikan, menawarkan jodoh kepada yang jomblo. Mas. cantik, mas. tidak hanya cantik, dia juga solehah. Tidak hanya cantik dan solehah, tapi dia juga pintar bahasa Arab. Mas. Tidak hanya cantik, solehah dan pintar bahasa Arab, bapaknya orang kaya, mau oh, nggak? Ya tuh, ada fotonya nggak? Kan? Ini fotonya. Yang menawarkan Temannya untuk jadi jodoh Dengan si jodoh ini Degang menunggu jawaban Selang sehari jodoh. Gimana mas Teman saya yang saya tawarkan Saya jodohkan kepada antum, Apa jawaban dari temannya jodohnya Enggak Kok agak teman menawarkan Emang kenapa mas, kurang cantik kan? Cantik Kurang pinter apa, mungkin pinter Kurang kaya apa barangkali kaya. Tapi kenapa kamu mengatakan enggak? Pokoknya enggak. Nah itu berarti menggunakan rasa. Karena dia tidak punya argumen. Nah dan dia bersifat subjektif emosional. Sangat subjektif dan emosional mudah berubah. Karena bersifat subjektif emosional, maka dia tidak dapat menghantarkan kepada kebenaran yang Argumentasi. Dan sekarang kalau menggunakan akal bagaimana? Kalau menggunakan akal itu Dia punya argumen Dan setiap argumen Itu memiliki Argumen Ya bisa dipertanyakan argumen Kenapa kamu memilih Islam? Ya karena Islam itu agama yang benar Kenapa kamu mengatakan Islam itu agama yang benar? Ya karena Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al Quran Inna dina Inna ulul Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanya. Asal. Kenapa kamu percaya Al Quran itu firman Allah? Nah, kita bisa menjelaskan. Setiap argumen ada argumennya kita dipertanyakan kita bisa menjelaskan. Sampai akhirnya ujungnya adalah sampai argumen yang paling mendasar yaitu pemikiran yang mendasar yaitu pertanyaan dari mana. Untuk apa kita hidup di dunia dan akan kemana? Ini yang namakan akidah. Itulah argumentasi yang paling mendasar. Nah, jawaban argumentasinya itu bersifat objektif, rasional. Jadi kalau kita menggunakan pemikiran kita, akal kita, maka argumentasi yang kita bangun itu bersifat objektif, rasional, dan tidak mudah berubah. Contohnya, satu tambah satu sama dengan Bisa dibuktikan ya? Bisa. Satu pena tambah satu pena jadi dua pena Satu buku tambah satu buku tambah jadi dua buku Satu kue tambah satu kue jadi dua kue Kita bisa aguminasi Tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita Kemudian dia pukul katakan tiga Jadi satu tambah satu Kita diminta ngomongnya tiga Kita bilang Bukti kan satu tambah satu sama dengan tiga Gimana buktinya Tapi satu tambah satu sama dengan dua kita bisa bukti Dia pukul kita po, po, po, Katakan tiga Kita bilang apa? Tidak karena kita, karena kita bilang tidak Dia semakin marah Dia tendang kita. Sampai tersyukur kita Katakan tiga Kita bilang apa? Tidak Baik ini yang terakhir diambil pistol, dia letakkan di atas kepala. Katakan tiga. Kalau tidak meretus pistol ini dan hancur, katakan. Ini, orang itu. Ya, tiga, tiga. Berubah. Apa yang berubah? Kerasan. Tadi yang berani jadi takut. Akalnya berubah tidak? Tidak, tetap akan mengata mungkin kalau ada dialog antara perasaan dengan akal, ya eh, kalau bilang tiga sih, udah janganlah ribut ini bahaya ini nggak kita nggak buat tiga akalnya nggak lupa, tetap buat. Nah, karena dia bersifat objektif rasional, dia bisa mengandalkan kepada kebenaran yang pasti. Nah, ada tiga macam yang ada di masyarakat berkaitan dengan penerapan akidah pada diri seseorang ada tiga metode tiga macam metode menerapkan akidah atau keyakinan pada diri seseorang yang pertama adalah menggunakan metode dogmatik jadi keyakinan itu ditanamkan dengan dogma dogma itu apa? mematikan akal tapi kita diminta untuk menerima apa yang diyakini jadi jangan digunakan akal untuk berpikir tapi kita diminta untuk meyakini Contohnya misalkan adalah paham trinitas di agama-negara Itu kalau ada pengikut yang sangat bertanya kepada pendeta mereka atau pastor mereka tentang agama trinitas, jawabannya apa? trinitas itu untuk diyakini bukan untuk didiskusikan. Kalau mendesak terus, maka jawabannya adalah ini adalah misteri gereja. Jadi walaupun akalnya tidak puas. Orang nasa itu diminta untuk meyakini bahwa berita itu benar Itu adalah metode Dogma Yang kedua adalah metode menenangkan keyakinan Melalui metode filsafat Filsafat itu Menggunakan akal Tapi sebenarnya logika yang dipaksakan Tergantung premis Kalau premisnya benar Kesimpulannya bisa benar Tapi kalau premisnya salah kesimpulannya bisa Premisnya berbeda, kesimpulannya bisa berbeda Bisa bertentangan kesimpulannya Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C Itu logikan filsafatnya seperti itu Nah, dalam agama Nasrani, untuk pastor atau pendeta yang katakan kuliah Mereka kuliah atau bersekolah di sekolah teologi Maka paham kerintas itu diajarkan dengan metode pilsa Ibu Hajar Irina Handorono pernah cerita ketika dia sekolah di sebuah sekolah Pasturnya itu memberikan gambaran tentang kerintas itu dengan segitiga sama sisi. Ini ada tiga sudut, tapi dia tetap satu Jadi kerintas itu tiga tapi Buatajaran bu anda nah, cukup cerdas sangatkan. Pok ini tuhan boleh jadi empat tu. Dengan apa? Ujuran sengkar. Ada empat sudutnya, tapi tetap satu. Kita kan? jawab masuk ringan. Kalau contohnya, harus sama salmanis. Jadi mencoba membeli mencari argumentasi dengan. Nah, metode penerapan yang ketiga adalah metode akrila. Mengajak manusia berpikir Membuktikan tentang sesuatu yang diakininya Nah metode akhliah inilah Metode yang diajarkan oleh Islam Ketika Rasulullah SAW Mencoba membangun keyakinan diri sahabat Dengan metode akhliah, mengajak Sahabatnya untuk berpikir, membuktikan Apa sesuatu yang harus diakin Sahabat Abu Bakar adalah Orang yang termasuk awalun, Orang pertama menerima Islam Rasulullah dengan Abu Bakar itu usianya 2 atau 3 tahun. Ada yang mengatakan Rasulullah itu 2 tahun lebih tua atau 3 tahun lebih tua, ada yang mengatakan Rasulullah itu lebih 2 tahun, 3 tahun lebih muda. Kalau 2 3 tahun itu ya teman sangkatan lah, teman sepermainan. Dan mereka sudah bersahabat jauh sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Orang itu orangnya bersahabat. Sampai suatu hari sahabat Abu Bakar Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku dirinya menerima wahyu dan menyampaikan pada sahabat Abu Bakar. Itu ujian buat Abu Bakar. Bayangkan job bersahabat lama sekali, tiba-tiba temannya sahabatnya mengatakan Buat dia menerima wahyu tadi malam. Nah, Abu Bakar as itu bisa melampaui ujian dengan tepat dengan benar. Kenapa? Karena menggunakan akal. Dia langsung menerima ucapan sahabat ini bahwa dia adalah seorang nabi. Begitu Masyarakat tahu kalau Abu Bakar menerima ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menerima wahyu. Abu Bakar Siddiq itu dia sekarang tidak mungkin dibuli, dicela, masyarakat Wahai Abu Bakar, kok orang terpandang teman kami, kau orang yang cerdas, kenapa kau begitu cepat menerima ucapan Muhammad? Apa tidak kau pikirkan? Andai kata ketika itu Muhammad Abu Bakar sedikit menerima ucapan Rasulullah, saat menerima, meyakini apa yang benar itu dengan perasaan, itu pasti berubah. Iman Abu Bakar pasti berubah. Tapi Abu Bakar punya argumentasi. Apa argumentasinya? Dia katakan, -kata, aku kenal Muhammad ini lama, dan sejak aku kenal Muhammad ini, dia tidak pernah berdusta untuk perkara yang kecil sekalipun Mustahil dia berdusta untuk perkara yang besar mengaku menerima wahyu dari Allah Subhanahu. Oh, bahkan tidak beli tetap dalam keyakinan. Nah, jadi metode akhlak yang menerapkan keimanan dengan akhlak. Ya, ini adalah metode yang diajarkan Islam, metode yang dipakai Rasulullah untuk menanamkan akidah kepada sahabat Karena sahabat tu akidahnya kuat, keyakinan kuat. Namanya iman keyakinan harus bulat 100% Yakin tak Allah ada? Yakin. Tapi, nah, tapi nya tu tidak menyebabkan dia tidak yakin. Yakin gak kalau Allah kurang itu firman Allah? Yakin saya Cuma nah, dalam ayat ini kok begini ya Nah cuma itu membuktikan tidak yakin Nah bagaimana supaya itu 100% itu, Maka kita harus menggunakan akal kita Potensi akal kita untuk membuktikan Sesuatu yang memang bisa dibuktikan dengan akal Apa yang bisa dibuktikan dengan dalil akli Adalah sesuatu yang bisa diindra. Dalilnya harus ini ya mean. Sumber lain yang kita percaya datang dari Allah dan Rasul. Contohnya apa? Surga dan neraka. Terindra? Tidak. Tapi kenapa kita yakin Surga dan neraka ada? Karena ada sumber lain yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala atau Al-Quran yang mengatakan Surga dan neraka itu malaikat. Karena kita terindra malaikat? Tidak. Tapi kenapa kok kita yakin? Karena banyak. Al-Quran dan hadis rotul menjelaskan Tentang mereka Dalilnya tidak bisa Akli, kalau akli bahaya itu ya. Bisa mengada-ngada kita Nah dalam Islam Batasannya jelas, jadi ketika Topiknya itu terindra Dalilnya itu akli, tapi kalau topiknya Tidak bisa diindra, dalilnya harus Nah, nah pada kesempatan ini Kita akan membahas Tentang eh, adalah akidah akliah dimana akidah ya itu adalah bagaimana kita menggunakan akal kita, kita berpikir membuktikan apa yang kita yakini itu benar atau salah kenapa kita penting memiliki pemikiran yang benar, karena pemikiran itu kaitannya dengan tingkah laku tingkah laku seorang manusia itu dipengaruhi oleh pemikiran atau fikrah yang dibidiki nama saya ilustrasikan anak kecil Anak paling gampang melihat pengaruh, informasi, dan pemikiran terhadap tingkah laku pada Ketika anak kita yang masih kecil tidak mau makan Apa yang dilakukan oleh ibunya? Membucuk Banyak ya, kan makan ibunya, tapi lo kan bapaknya dimarahin biasanya bapaknya Ibunya dibujuk. Nah, makannya Aduh ibu sedih kalau kamu gak makan Makannya biar sehat, biar cepet gede Biar pinter Karena ibu menyujukkan dengan lamah lembut Bukannya makan Malah mulutnya rapat <laughs> Ibu juga gagal Biasanya asal ibu juga Kalau gagal ya. Dimarahin Ibu marah Ibu marah nih kalau kamu gak makan Ibu marah Bukannya makan dimarahin Malah nangis Dibujuk gagal, dimarahin gagal, yang ketiga begini apa? Diancam. Saya pernah pernah mendengar seorang ibu mengancam ini pada anak. Ayo makan. Kalau tidak, ibu bawa ke dokter, kamu biar disuntik. Ternyata anaknya mau makan karena takut dibawa ke dokter nanti disuntik. Efektif dengan ancaman dibawa ke dokter nanti disuntik membuat anak yang mau makan. Maka setiap anak yang tidak mau makan diancam dengan ancaman yang sama sampai suatu hari anaknya sakit panas nggak turun turun sehingga harus dibawa ke dokter apa yang terjadi ketika anak bertemu dengan dokter? nangis mencerit sekeras-kerasnya umpet di balik, balik punggung kedua orang tua ini sampai bapak ibunya malu kekampungan sekalian saya ke dokter aja nangis lupa kalau pernah memberikan informasi yang keliru tentang dokter sehingga tingkah laku anak kita tidak seperti yang kita jadi kalau kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehan Berikan informasi sebanyak mungkin Pemikiran-pemikiran tentang kesolehan Kalau tidak, maka oh. orang lain akan mengisi Orang lain cepat TV, film, bacaan Sehingga kalau kita isi dengan kesolehan Atau kita kelalaikan de mengisi dengan kesolehan Nanti kita kecewa ketika anak kita sudah remaja tingkah lakunya tidak seperti yang kita harapkan dan Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam surat Al Kahyah tiga belas ayat 11 surat tiga belas ayat 11 "Allah tidak memisahkan orang yang inilah la yugay rumah bi kalmin hatta yugay rumah bi anfusim". Semua Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hatta sampai kaum itu mengubah yugay rumah bi anfusim. Apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Merubah persepsi. Ma ini maknanya umum Dia bisa fisik, bisa non-fisik Cuma kalau berubahnya fisik Tidak roci maknanya Tidak akan berubah satu keadaan satu kaum Sampai kaum itu berjenggot semua misalkan. Ya kan, ada hubungannya Tidak akan berubah keadaan satu kaum Sampai kaum itu, itu kepalanya dicukur semua Bundul Mungkin kan tertawa Tapi Rusia itu pernah mengalami situasi. Ketika Salusya pergi ke Perancis dia melihat kemajuan masyarakat Perancis habis-habisan dan tidak berjenggot. Sementara di Rusia orang-orangnya berjenggot karena pengaruh Kristen Ortodoks. Begitu pulang ke Rusia Salusya langsung mengumumkan untuk melarang menggunakan jenggot. Karena dianggap jenggot itu keterbelakangan. Sementara kalau tidak berjenggot kemajuan. Nah, kalau fisik tidak tidak rocing mana tapi kalau maknanya adalah persepsi, mufahim yang ada pada orang tersebut, maknanya berbeda. Tidak akan merubah keadaan satu kaum atau seorang individu sampai orang itu merubah persepsi yang ada di dirinya. Mungkin kita punya saudara atau kenalan yang datang bulan ini ke tempat kita. Mas, oh saya dipenjemih. Tuapa? Beras di rumah habis. Maka Motakaknya itu beli beras. Berapa banyaknya 500 ribu rupiah. Syarikat mengira tanggal bayar. Emas, emas. Minggu depan tak muncul ni. Ya. Bulan depan belum muncul. Jangan ngomong pinjam deh, aku minta aja deh. Yang kemarin belum tak kembalikan, terlalu pinjam nanti terlalu banyak utang saya. Pinjam banyak berapa? 400. Akhir dikira. Bulan depan datang lagi pada kita dengan alasan Hati -hati. ya. Hati-hati, jangan-jangan ada persepsi yang keliru di benak dia berkaitan dengan katakan dia salah suami, buat suami itu punya kewajiban terhadap keluarganya, harus dibenarkan dulu. Kalau tidak, dia akan tergantung pada kita seluruh hidup dia. Kita punya adik, Dia suka mabuk. Kita bisa buat adik kita tidak mabuk dengan dua cara. Kita pukuli. Dia. Ampun mas, ampun mas, ampun mas. Saya akan berhenti pukulin kamu kalau kamu janji tidak minum minuman keras lagi. saya janji mas. Berhenti. Dia tidak akan minum minuman keras di depan kita. Tapi karena persepsi tentang minuman keras yang tidak berubah, tidak ada yang menjamin kalau di belakang kita dia tidak minum minuman keras. Atau yang kedua, kita lupa persepsi tentang minuman keras. Ketika berubah persepsi minuman keras tadinya dikatakan tidak haram menjadi haram, maka di depan kita atau di belakang kita insyaallah dia akan tetap tidak minum minuman keras. Nah, salah satu pemikiran yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Seluruh manusia sebenarnya Jadi seorang muslim Adalah persepsi yang benar Tentang kehidupan dunia ini Dikaitkan dengan sebelum dan sudah kehidupan dunia Dia harus punya persepsi Atau mafahim yang benar Karena kalau keliru dia Terhadap persepsi kehidupan dunia dikaitkan dengan sebelum dan sudah kehidupan dunia Dia bisa Hidup di dunia ini bisa cerita Ini pernah mendengar berita Ada sepasang remaja Yang ditemukan bunuh, bunuh diri bersama Setelahnya ada 10 surat Untuk ayah anda dan ibunya Ayah, ayah anda dan ibunya berpindah. Maafkan anak-anak berdua Tak merupakan perbuatan nekat Seperti ini Tapi karena hubungan anak-anak berdua Tidak direstui oleh ayah anda dan ibunya Sehingga anak-anak berdua tidak bahagia Di dunia Ijinkan anak-anak berdua hidup bahagia Di dunia yang berpindah. Benar? Salah Kenapa kok dia mengambil keputusan itu? Karena tidak punya persepsi yang benar Untuk apa dia hidup dunia Dan akan kemana dia Setelah hidup dunia Hidupan dunia dikaitkan Dengan sebelum nasib dunia. Dia tidak punya persepsi Saya punya teman satu hari dipanggil oleh Seorang direktur Perusahaan multinasional Di bawah rumah dengan anak pertama. Anaknya yang ganteng banget. Ganteng. Terus barangkali senikmat-nikmatnya anak muda barangkali. Anak orang kaya, ganteng, tinggi, sabar. Napa boleh aja teman. Oleh itu utama perusahaan multinasional. Karena anak pertamanya mau kuliah. Tinggi dia menyadari bahwa perbuatannya salah dia punya persepsi yang benar juga tentang kehidupan dunia ini dikaitkan dengan sebelum dan sesudah kehidupan dunia inah namanya akidah deskasinya seperti ini ada sebuah kotak di tengahnya tulisannya kadi apa kadi kehidupan dunia bukan kisah yang bukan kawasan dangdut kehidupan dunia Nah setiap manusia yang hidup di dunia ini punya datul Kubro. Apa itu Kubro? Sudah kesimpun Kubro besar. Simpul yang besar yang harus diuraikan pertama kali. Manusia itu punya pertanyaan besar. Dari mana saya? Untuk apa saya di dunia? Dan akan ke mana saya? Nah pertanyaan ini harus dijawab pertama. Kalau Jawabannya itu gagal diperoleh maka hidup dunia akan timbul. Jawabannya salah hidup dunia akan timbul dan serampai. Jadi harus punya konsep yang benar kehidupan dunia dikaitkan dengan sesudah kehidupan dunia dan sudah kehidupan dunia dan Islam memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau pukdalukukron simpul besar. Dari mana manusia berasal Islam mengatakan. Manusia itu diciptakan oleh al-kholik Ada ikatan penciptaan Pertanyaan pertama Dari mana manusia dan alam semesta ini berdasar Diciptakan oleh alam Pertanyaan kedua Untuk apa hidup ini? Bisa menangkan untuk menjalankan ibadah Dalam arti yang luas Yaitu menjalankan perintah al-kholik Dan menjauhi larangan dari Pertanyaan ketiga, akan kemana pemanaslah hidup dunia ini. Manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan ada yamilbaat, ada ikatan baat, ikatan kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan. Apakah setelah dibangkitkan manusia itu nongkrong-nongkrong saja, duduk-duduk saja? Enggak, ada kata akhir surga dan neraka. Yang kata akhir surga itu, manusia itu akan masuk surga atau neraka berdasarkan islam. Ada ikatan. Hisap. Ketika kita menerima hisap dari sebelah kanan, maka beruntunglah kita. Kita akan masuk. surga Ketika kita menerima hisap dari sebelah kiri, celaka. Apa Apalagi menerima dari neraka. Jadi kita akan dibangkitkan nanti di akhirat dan kita akan mendapatkan hisap yang menentukan apakah kembalinya kita ke surga atau ke neraka. Nah, kalau tadi ujian Abu Bakar As-Sidiq adalah sahabat yang mengaku Menerima wahyu Dan Abu Bakar Asyidik itu berhasil Melakui dengan baik karena memiliki Argumentasi yang kuat Nah ujian bagi umat Islam sekarang ini Adanya paham Adanya ideologi di luar Islam Yang mencoba memberikan jawaban Terhadap obdatul bubho ini Tapi dengan jawaban Yang bertentangan dengan jawaban Paham apa itu? Pertama adalah paham Sekulerisme Apa itu paham sekulerisme? Paham yang memisahkan Agama dari Kehidupan Paham ini mengatakan bahwa Agama itu tidak boleh Mengatur kehidupan manusia Agama diakui, Tapi aturannya yang boleh mengatur kehidupan manusia Jadi kalau orang sekuler bertanya, dari mana manusia berasal Karena orang sekuler itu masih terpengaruh oleh agama Dan ada yang masih beragama Maka jawabannya diciptakan Mengakui ikatan penciptaan Tapi pertanyaan kedua Untuk apa hidup di dunia Dia menolak ikatan ibadah Dia menolak keterikatan Dengan hukum dari pencipta Dan larangan dari Hidup dunia itu menjalankan Undang-undang peraturan yang dibuat oleh manusia sendiri Udah gak ada hubungannya Dengan sekuler Memisahkan agama dari Pertanyaan ketiga Akan kemana manusia terakhir di dunia Karena masuk Sekuler itu masih terpengaruhkan dengan agama Dan masih beragama Dia mengatakan akan kembali kepada Allah Dan manusia akan dibangkitkan Percaya ada itu percaya. Ada kehidupan akhirat itu percaya Tapi dia menolak ikatan isan Orang yang mencuri Sudah kami hukum undang-undang yang kami buat Orang yang korupsi sudah kami hukum dengan peraturan hukum yang kami buat dan lebih berat dari daripada orang yang mencuri Orang yang melakukan tindakan kriminal sudah kami lakukan hukuman di dunia dengan hukum yang kami buat Jadi tidak ada hak bagi Tuhan untuk mengadili, menghisap lagi Apa yang dapak telepon bisa dihukum Makanya dalam agama Nasradi itu ada ide penutusan dosa Terus. Berbuat apa saja jadinya Sepanjang dia beriman kepada Kristus Maka dosanya sudah ditemui Kayu Nah melihat jawaban sekulerisme Dengan jawaban Islam Yang berbeda sama sekali Maka seorang Muslim itu Boleh kan jadi seorang sekuler Tidak boleh, kerana-kerana perbedaannya Kita Tapi faktanya banyak kan Muslim yang sekuler sudah dengar beberapa kali seorang artis mengatakan ini, bahwa dalam urusan seni agama jangan dicampur nih. Nah, kalau agama dicampur semua jadi serba enggak boleh padahal seni itu keindahan. Itu adalah pernyataan dari seorang artis yang sekuler. Ya. Memisahkan agama dari Kalau Islam diterapkan di Indonesia nanti jadi perpecahan. Papua kan memisahkan diri kan gitu ya. Pertanyaannya, sekarang ini ketika Islam belum diterapkan, Papua ini merdeka enggak? Kan? Hmm. Sudah ada keinginan sudah. Apakah kerana penerapan islam? Iya Islam tidak diterapkan Dan kalau itu keliting, kenapa mereka mau islam ini? Kerana mereka tidak adil Adanya ketidakadilan Kekayaan alam mereka diambil, maka mereka tidak mendapatkan bagian Nah kalau islam diterapkan, dia aktor itu nanti Jadi kalau islam diterapkan, munculnya adalah keadilan Keinginan merdekanya akan hilang Ujung telunjuk ini maunya ditunjukkan kepada Islam, padahal faktanya yang sekarang sudah terjadi dan bukan karena Islam. Ya. Nah, itu adalah fakum sekarang. Kedua, berikut adalah, adalah paham atau ideologi sosialisme komunis. Sosialisme komunis ini mencoba memberikan jawaban terhadap pertanyaan besar manusia. Dari mana manusia berasal? Dia menolak tindakan pencipta atau anu sosialisme komunis itu. Semua yang terjadi di dunia ini adalah karena proses evolusi materi selama jutaan miliaran tahun Anda beruntung berevolusinya menjadi Mas Chakyor Anda kata dulu, keleset sedikit Kita gak kenal rasanya, oke Padahal begitu juga Evolusi selama jutaan miliaran tahun Jadilah alam yang wujud Tidak ada pencipta Kan nanti tidak ada pencipta, maka untuk apa hidupnya? dunia menjalankan hukumnya pencipta. Maka buatkan manusia. Akan kemana nanti saya Dia tidak percaya kehidupan akhirat. Dia tidak percaya manusia akan pagi. Hidupnya cuma sekali. Dia tidak percaya ada kehidupan akhirat. Bahkan dia mengatakan adanya pemahaman tentang kehidupan akhirat itu membuat kaum dulu itu tidak lagi mau menuntut haknya dia di dunia. Makanya orang Maksud mengatakan agama itu canggung Kenapa canggung? Karena ketika pemilik modal itu menzolimi para buruh Buruhnya mengatakan begini Kamu sekarang menzolimi saya Tapi nanti di akhir Kamu akan masuk neraka dan kami masuk surga Itu canggung membuat dia tidak mau menuntut haknya di dunia. Makanya surga dan nerakanya, Surganya orang-orang komunis itu di dunia Masyarakat komunis, masyarakat tanpa kelas, sama rata, sama rasa, sama bahagia. Itu dikecilkan karena mereka tidak percaya ada kehidupan aneh rat dan juga dan beragama. Jadi Islam memberikan jawaban, sosialis komunis memberikan jawaban, sekulerisme memberikan jawaban. Menurut Anda mana jawaban yang benar? Jawaban sekuler? Jawaban Sosialis Komunis atau jawaban Islam? Islam. Jawaban Islam Yang keras Islam. Islam. Islam Kita katakan Islam karena kita pengajian agama Islam, Islam. Gak berani kita ngomong sekuler <tuk> Tapi kalau kita tanya ke orang sekuler di luar sana Mana yang benar? Jawabannya apa? Sekulerisme Ketika tanya kepada ke orang Sosialis Komunis di luar sana Mana jawaban yang benar? Mereka bilang Komunis luar sana Bagaimana kalau ada seseorang yang mengajarkan kepada anak kita satu paham yang menolak adanya pencipta Protes kita? Protes Kalau ingin agirin burung sekolah kita protes Tapi faktanya kita pernah diajarkan ini kan? Anak kita diajarkan ini kan? Diajarkan Ini adalah satu teori yang dasarnya akidahnya adalah menolak adanya pencipta Ya. Agar kita tahu persis mana jawaban yang benar Maka kita perlu kriteria yang suruh Apakah jawaban Islam yang benar Apakah jawaban sekularisme yang benar Atau jawaban sosialis komunis yang benar Kriteria pertamanya adalah Jawaban itu harus memuaskan akal Tujuh Kalau jawaban itu harus memuaskan akal Jawaban yang tidak memuaskan akal berarti jawaban itu salah jadi, ya? mau saya berikan jawapan yang pun ada keluar dari rumah Jadi kayaknya pembahasan yang enggak masuk akal ya. Buat apa ya? Jadi kriteria pertama, jawapan tu harus memuaskan. Yang kedua, Jawabannya harus sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Mau saya berikan jawapan yang bertentangan dengan kodrat kita sebagai manusia, Nah, karena memuaskan akal dan sesuai dengan fitrah manusia, maka jawabannya itu adalah menerangkan jiwa. Maksud saya berikan jawaban jawaban itu membuat kita dirasak Maksud saya jadi gelisah ya Mendengar penjelasan tadi Buat apa Islam mengakui adanya pencipta Sosialis komunis Menolak adanya pencipta Sekularisme mengakui Adanya pencipta Tapi hanya sekedar ide Ide tentang ketuhanan Sekularisme itu menolak Pencipta atau Tuhan itu sebagai zat yang hakiki Kata orang sekuler Ketika seorang manusia itu punya ide kebohanan dalam dirinya Maka ada dorongan secara internal untuk berbuat kebaikan Ini ide yang bagus Tidak boleh hilang di masyarakat Kalau sosialis penulis menolak orang pencipta Mengatakan ide itu ide candu Islam menolak orang ada yang pencipta Sosialis komunis menolak adanya pencipta Sekularisme juga menolak adanya pencipta Kalau jawaban yang memuaskan akal adalah Adanya pencipta Maka yang tereliminasi apa? Sosialis komunis Yang kedua sekular Tapi kalau jawaban yang memuaskan akal Tidak ada pencipta Maka yang tereliminasi apa? nah, kita sekarang, Apakah di balik alam semesta ini Ada pencipta dengan Jawaban yang mengusnam. Kalau ada orang yang bertanya, bapak-bapak kan percaya adanya Tuhan, apa bukti adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta? Jawaban kita, ini Tuhan bukan mana ada gitu kan? Jadi saya nggak bisa. Kenapa? Karena orang yang bertanya bisa jadi nggak percaya terhadap Tuhan. Maka kita akan membuktikan dengan. Nah, kalau kita perhatikan alam semesta yang ada juga kita beda-beda dalam alam kita, kita, maka dia memiliki keteraturan yang sempurna. Dan lihat pohon yang mengambil dari dalam tanah unsur hara dibawa melalui akar, batang, ke daun. Daun dimasak proses fotosintesis. Dengan bantuan zat hijau daun atau klorofil dan sinar matahari. Diambil oleh daun dari udara CO2, karbon dilepas ke udara o2 unsur karbon yang dilepas diserap oleh pohon menjadikan pohon besar dan menghasilkan buah yang kita makan dilepas ke udara o2 diambil oleh manusia melalui proses respirasi masuk ke dalam darah dan manusia mengeluarkan CO2 diambil oleh daun menghasilkan o2 terus terjadi keteraturan yang sempurna daun tidak bisa mengatakan. Ini enak aja mau manusia mengambil oksigen menghasilkan mulai hari ini Daun untuknya menghentikan menghasilkan oksigen gak bisa ya tunduk pada aturan terjadi keteraturan ya. Ada yang belum nikah? <tuh> Jadi kalau anda nikah, anda berani tidak bilang begini kepada istrinya? Bu, di, anak pertama kita harus laki-laki Berani tidak? Anak, anak, anak pertama kita di, ha, harus laki anak pertama saya. Anak pertama kita harus laki-laki, berani tidak? Tidak berani tidak? Paling kita tanya kan, emang kenapa mas? Kalau nah, kita kasih argumentasinya Karena kalau tidak laki-laki, pasti perempuan Kenapa kita bisa pastikan? Karena adanya keteraturan yang sempurna Ketika sperma laki-laki yang kromosom kromosomnya itu bisa X dan bisa Y Bertemu dengan sel telur yang kromosomnya pasti X Ketika kromosom yang bertemu dengan kromosom X Bertemu dengan sel telur yang kromosom X Jadilah XX, lahir bagi perempuan kalau yang membuahinya itu kromosom Y Sehingga kromosom jadi X, Y Laki-laki, laki Pasti Ada yang keteraturan sempurna Di dunia Yang kedua Kalau kita perhatikan Maka apa yang ada di sekitar kita Makhluk-makhluk benda-benda alam semesta ini Itu serba lemah, terbatas Dan butuh pada yang lain Sudah masuk ke satu masjid kita lihat karpet sudah tergelar di masjid Kesimpulan kita Pasti ada yang menggelar karpetnya Karena kita tahu persis karpet itu lemah terbatas tidak mungkin dia menggelar dirinya Masuk ke ruangan ini Lampu sudah tertempel di langit-langit Kesimpulan kita pasti ada yang menempelnya Karena kita tahu persis yang namanya lampu ini tidak mungkin menempelkan dirinya Nah ada orang mengatangi, wah oh, si kesadar catar itu lampunya menempelkan dirinya sendiri. Kipas, anginnya menempel ke dinding. Aslinya menempel gini, kita katakan apa? Tidak mungkin. Karena serba lemah terbatas dan butuh pada yang? Nah apa yang ada di alam semesta ini? Semua serba lemah terbatas dan butuh pada yang? Ini adalah gambar panci Isinya air Ini bawahnya adalah tungku. Ada api yang dinyatakan Ada panci dan ada air Ini semua materi Pada suhu berapa Air itu mendidih Pada suhu 100 derajat Celcius, Tekanan satu atmosfer Pertanyaannya Akuran ini yang buat siapa? Air atau api? Api nggak mungkin. Bagaimana caranya api membuat air seluruh dunia itu tunduk dengan aturan ini? Yang buat air nggak mungkin. Bagaimana caranya air di Indonesia bisa membuat air di Jepang tunduk dengan aturan? Ini? Pasti aturan itu datangnya dari luar materi itu semua. Emosi antara air dan api nggak mungkin. Kita yang lebih sempurna dari air dan api buat emosi bisa salah nih nggak pernah sampai. Pokoknya oh, begitu sunyinya 100 degrees Celsius, tekanan 1 atmosfer, air berubah menjadi mendidih yeah. yeah. Makanya air Al-Quran Tusan, air Al-Quran mengajak manusia untuk memikirkan lingkungan dan alam semesta Inna fi fiqhul ishamawati wal'arwa fila'il man'ar la'ayatil ulil di dalam pergantian penciptaan kita, malam bergantinya malam dengan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir, berakal. Afala yanzuru ila ibil kayfa khuliqats, apakah kamu tidak memperhatikan Untah bagaimana ia diciptakan? Adinda bagaimana unta Di mana kita bisa melihat unta di kebun binatang atau di taman safari? <Sikir> Ada yang sudah pernah umroh atau pernah haji kita melihat di mana-mana <Sikir> Kenapa kita hanya bisa melihat unta Indonesia ketika di kebun binatang? Karena unta itu bukan hewan asli Indonesia. Sehingga harus datangkan dari tempat aslinya, habitatnya yaitu daerah ya, yang panas, kering pasir dibawa ke Indonesia dimasukkan ke dan kita menyaksikan oh ini namanya hewan unta bahasa arabnya unta apa Jamal jamak jamak bahasa inggrisnya unta camel, camel. kenapa kau milih? karena unta itu bukan hewan asli inggris jadi orang inggris menggunakan bagaimana pemilik bahasa pemilik bahasa tentang hewan ini yaitu jamak jadi camel satu kali ya apa namanya? Perbedaan Lafakts ya. Ibn Sina, ya apa sebutnya Avicenna Ibn Rus, Eferus Jabal Thorit, Jiblattah Perbedaan lafaz. Hmm. Jadi mengikuti bagaimana orang Arab mengucapkan jamal, emal Kenapa? Karena ini bukan hewan asli Inggris Tapi begitu masuk Indonesia jadi uh, Bisa ya? Yang ceritanya kenapa begitu <SILENCIO> Harusnya dari jamal itu apa gitu Misalkan jadi apa, apa gitu Kalau oh, nah enggak ceritanya kenapa jadi unta Jamal hajin bisa pertama ketika pergi ke Mekah Melihat hewan ini Ya heran, ini hewan apa Enggak tahu dia, kata namanya Sehingga dia bertanya kepada orang Arab yang ada di dekat hewan Maha, ini apa? Orang Arabnya lebih heran lagi, kok ada muslim nggak tahu hewan ini? Mm. Nah ini kan hewan ini pasti sama nabinya untuk berperang untuk berpergian kok nggak tahu? Orang Arab menyakau orang misalnya tugas bertanya kelamin unta ini dijawablah orang Arab dari hari diunsa ini betina oh unta gitu. Pulanglah jemaah Haji bisa pertama ini kan betul betul naik kapal laut kan. Berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan pulang ke Indonesia, bertemu dengan rombongan Haji kedua. Sampai bertemu, yang rombongan Haji pertama kan nanti kamu kalau kembali, kamu akan bertemu hewan yang cirinya seperti ini. Itu namanya unta. Jangan nanya lagi, kau malu aja. Sampailah secara kepada kita, hewan ini namanya unta. Kenapa kita diperintahkan untuk memperhatikan unta oleh Allah Subhanahu Wata? Ya, ini pakai ini. Unta itu punya istimewa. Dia mampu untuk minum air sekali minum 130 liter air. Disimpan dalam tubuhnya bersama umong. Itu cadangan lemak Sehingga unta itu bisa berjalan berhari-hari di tempat yang panas tanpa makan dan minum. Mengingat perhitungan mengatakan 8 hari berjalan di padang pasir yang panas tanpa makan dan minum ya. di padang pasir sering terjadi badai pasir yang bisa mengutakan mata tapi untar kenapa? ternyata kelopak mata untar itu ada yang transparan dan bulu mata untar bisa menjauhkan pasir dari mata makanan kambing apa? rumput makanan gelomba rumput kok sama Kambing kan beda. Jadi kalau orang Jawa bilang makanan kambing itu rambatan daun-daunan. Makanya kalau kita lihat saat tidur Kurban, kalau ada orang jualan kambing, bukan domba. Ya, kambing rumputnya diikat. Kenapa? Karena kalau rumputnya sudah jatuh keinjek, kambing nggak makan. Kalau domba rumput makannya, dia tidak akan angkat kepalanya sebelum rumputnya habis. Kalau domba. Jadi kalau kambing itu rambatan, kalau domba itu rumput. Intinya hijauan. Sapi. Nah makanan untar Rumput Gak mungkin gak ada rumput di badan pasir Yang tubuh di badan pasir itu adalah Semak bulukan berdiri Ternyata makanan untar semak bulukan berdiri Alat pencernaan untar Mulai dari mulut sampai bagian dalam Bisa mencerna semak bulukan berdiri Ketika berjalan kakinya Lebar, dan tidak terjelumpa Gak beristirahat, bagian yang terkena pasir kulitnya lebih tebal sehingga tidak merasakan panasnya pasir Pertanyaannya Apakah itu terjadi secara kebetulan? Atau ada yang menciptakan dan yang mengatur? Gak mungkin jadi kebetulan Tidak mungkin nenek moyang oh, unta merancang keturunan itu bisa seperti itu, gak mungkin Pasti ada yang menciptakan dan ada yang mengatur Berapa sih peluang terjadi keterangkuran dari sebuah peristiwa kebetulan? Paling gampang dengan dadu Dadu itu ada enam matanya ya Berapa peluang keluar mata 1 ketika kita melempar dadu? 1 per 6 Kenapa? Karena ada 6 mata 1 sampai 6 ketika kita melempar maka keluar mata 1 sepenuh Maksudnya apa? Dalam 6 kali melempar kemungkinan salah satunya keluar mata satu itu makna, makna peluang sebenarnya Berapa peluang Dua kali melempar dari Lemparan pertama keluar angka satu Lemparan kedua keluar angka dua Sehingga peristiwanya adalah satu Dua Jadi peristiwa kedua terikat Yang peristiwa pertama Satu, tiga ulangi lagi Satu, empat pulangnya lagi Tiga ulangi lagi Sampai peristiwanya adalah satu, dua Berapa peluang satu per tiga puluh enam Ada rumusnya Satu per enam pangkat M Enam itu karena maka dadu ya M itu banyak kali melempar Jadi kalau dua kali melempar Satu per enam pangkat dua Dua pangkat satu berapa? Dua Satu per enam pangkat dua Satu per tiga puluh enam Belum selesai Berapa peluang tiga kali melempar Lemparan pertama keluar angka 1 Lemparan kedua keluar angka 2 Lemparan ketiga keluar angka 3 Sehingga terjadi ketaturan 3 kali melempar Luarnya 1, 2, 3 1 per 6 pakat 3 3 ini pakat 2 1 per 6 pakat 9 Berapa 6 pakat 9? Banyak Belum keseng Berapa keluar 6 kali melempar Lemparan pertama angka 1 Lemparan kedua angka 2 Lemparan ketiga angka 3 Lemparan keempat angka 4 5 6 Ya terjadi keteraturan 6 kali melempar 1 2 3 4 5 6 1 per 6 6 yang pangkat 6 Pakat ini 5 6 pangkat 5 Banyak Beda nah, di mundur 1 per 6 pangkat 7776 satu dibagi bilangan yang sangat besar, hasilnya nol. Hmm, satu dibagi eh ya satu dibagi bilangan sangat besar, hasilnya kecil sekali. Biasanya banyak kalkulasi itu limit mendekati nol. Saking kecilnya mendekati nol. Kalau satu dibagi nol tak terhingga. Satu dibagi bilangan yang sangat besar itu adalah limit mendekati nol. Maksudnya apa? Tidak mungkin terjadi ketertulangan. Melempar dadu 6 kali Kemudian keluarnya 1, 2, 3, 4, 5 Tidak Tapi kalau ada yang mengatur 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6 Berapa keteraturan? Peluang keteraturan itu pasti pasti Itu baru 6 kali melempar dadu Tidak mungkin terjadi keteraturan Bagaimana dengan keteraturan yang sempurna Dalam semesta ini jarak bumi dengan bulan, bulan berdiam berotasi ber, berotasi ya. Terhadap bumi, bumi berotasi terhadap matahari, tidak pernah terjadi tabrakan. Terjadi keteraturan sempurna, apakah terjadi secara kebetulan? Yang nah, mungkin 6 kali menempatkan benda langit menjadi keteraturan, apalagi kesempurnaan keteraturan ada di Ini mana? Coak, bukan? Kutuk? Kutuk apa? Kutuk anjing atau kutuk kucing? Ini udah dari 4 besar Kalau kutunya sebesar ini anjingnya takut Kecil sekali Ini perbandingan antara bulu kucing antara bulu anjing dan kutunya Kecil sekali Kucing kita? Kucing ini hewan. Ini kita tanda panah. Kutu-kutu. Tak kurang, juga. Kutu. Kutunya apa? Kutunya kutu kecil. Kutunya kutu anjing, deh. Ada yang lain? Kutunya kutu anjing kutunya Sehingga dia bisa hidup di dunia ini Semua Tanya apa itu jadi kata kebetulan Pasti ada yang menciptakan Dan yang mengatur Lanjut lagi Sekarang kita alam semesta Ini bumi Ada temannya itu Mars, Mercurius, Pluto. Bumi paling besar, paling indah Anda Tidak kelihatan cil Tapi temannya bumi bukan hanya yang lima ini. Ada Jupiter, ada Uranus, ada Neptus, ada Pluto, nah, ada lain-lain. Perbandingannya Jupiter ada bumi kita. Besar sekali Jupiter. Bagaimana kalau Jupiter nabrak bumi? Hancur. Kalau ya. Jupiter bisa ngomong, kalau tadi kita jijik dengan butunya itu putu, tuh ya, kalau Jupiter kita ngomong, barangkali jijik dengan manusia. Di bumi yang sekecil itu masih ada makhluk yang namanya manusia kan gitu. <laughs> iya. Bagaimana dengan matahari? Mana bumi kita? Bumi kita? Ciuman. Dan matahari itu bukan bintang terbesar yang ditemukan oleh manusia di galaksi. <gum> Mana matahari kita? Akhturus besar ini Jupiter terpiksel Bumi sudah tidak mungkin terlihat dalam sekarang Dan Akhturus bukan bintang terbesar yang pernah ditemukan manusia Ada yang namanya Antares ya. Mana Akhturus? Ini Akhturus <gum> Matahari satu piksel Jupiter sudah tidak bisa terlihat dalam sekarang Mudah nggak bagi Allah untuk menolong kita, ya, hmm? ya, kalau kita dengan kekuasaan yang ini? Tiap kali kita salakkan akan Allah luar biasa, Allah membesar. Betul? Kenapa? Karena antares yang sebesar ini, yang makhluknya Allah subhanahu wataala, Allah yang Sikulan ini yang tereliminasi Siapa? Sosialisme komunis, sekulerisme Karena jawaban terhadap Pencipta itu ada atau tidak Salah Jadi sosialisme sekuler Minggir dari kehidupan manusia Jangan berani-berani mengatur lagi manusia Karena apa? jawaban anda Salah Lanjut Allahumma Baik, mungkin demikian pembahasan tentang akhidah aku ini Memang-mangang bermanfaat Selanjutnya kita diskusi berdiskusi Paling yang bertanya-tanya Ya bagi yang ingin bertanya mengenai akhidah Boleh ditanyakan saya sempat melihat di grup ya laporan tadi saya juga slide-nya ada alam semesta yeah. alam semesta itu adalah yang saya inginkan ini tentang bumi bumi uh, apakah, bumi bumi datar gitu ya yeah. tentang yeah. itu apakah di apa di dalam laporan uh, ada yang lebih Tidak, contohnya ada salah satu yang buat Bumi apa yang papan yeah. mm -hmm. yeah. Jadi alasan orang yang mengatakan bumi itu datar bahwa bumi bulat itu adalah tipuan para kapitalis. Pertanyaannya adalah ini, untuk membuktikan bumi itu bulat atau datar itu terindra tidak? Terindra? Nah, kita kan hidup di dunia bumi, Jadi kita melihat bumi kita ini ya. <tuh> nah, untuk membuktikan itu bumi itu datar atau bulat? Maka dalilnya adalah dalil akli bukan akui. Jadi membuktikannya dengan mengamati alam semesta ini. Kalau kita melihat lautan, pandangan kita terbatas pada cakrawala. Kenapa kok ada cakrawala? Karena bumi ini bulat. Itu kan. Abang kalau ada kapal di sini terlihat ujung, ini apa? Ujung tiang benderanya. Mama Mama tuh airik baru badan kapal tadi. Kenapa kau lihat seperti itu? Karena karena bumi ini bulat sehingga dia ada posisi ini naik kita seperti salah naik. Kalau bumi ini datar berarti kapal tuh dari dalam tanah, dari dalam laut. Badan gitu. Padahal itu bukan kapal selam. Gitu. Kenapa ada fenomena seperti itu? Karena bumi itu bulat. Nah, jadi orang yang mengatakan bahwa bumi itu datar dan bumi bulat itu kan karena tipuan kapitalis Banyak orang mengatakan ini orang pandir Apalagi menggunakan dalil Al-Quran atau Injil Ini faktanya terindra Kalau faktanya terindra jangan menggunakan Al-Quran atau Hadis Ini apa? Air Untuk membuktikan ini air bagaimana? Ini coba saja Dalil akhli Pada mengatakan saya tidak percaya itu air istilah. Sampai ada hadis mengatakan itu air Propolisional? Nah jadi Bumi itu datar atau bumi itu bulat Buktikan dengan pengamatan indera kita. Memang ketika menjelaskan tentang bumi datar itu Dibuat video dengan argumentasi yang seolah-olah ilmiah Tapi sebenarnya ada kelemahan dengan melihat tadi itu Karena kalau kita lihat ke laut Kalau datar itu berarti kemandangannya Terus kita lihat di seberang lautan itu Ada gedung tinggi misalkan gitu kan Tapi kalau kita lihat Kenapa ini adalah casaraan Tadi jaraknya berapa? tuh Dengan Jakob itu dari kita berdiri di pantai Mungkin sekitar 100 kiloan, kan Karena matlah itu tempat keluarnya bulan Kalau Imam Syafi itu telah menurut jaraknya 120 kilo. Nah kalau tempatnya datar, maka lebih dari 120 kilo kita gak bisa lihat Apalagi kita menggunakan teropong misalnya yang kuat Tapi kalau teropong kita gak bisa lihat kapal di sana. Nah ketika dia masih dibalik, Jakob Allah Karena bumi itu bulan Sekali lagi eh, Bagaimana mengenai Ya Al-Quran ya Bahasa disebutkan Diciptakan langit dan bumi Langit itu berlapis lapis ya, bahwa, bisa, itu. Yang ketujuh, Sampai sampai arasnya Allah Terlalu berlapis di atas lagi Nah bagaimana kita Membuktikan dengan Dari al Sementara kita tidak bisa merasakan Apa yang disebutkan Di dalam Al-Quran ya. Dari al tidak bisa mengindra, ya, semindra. Maka untuk kita, kenapa kita percaya langit itu ada tujuh? Bukan karena pengamatan akal kita, karena kalau kita menggunakan teropong yang paling canggih sekalipun, itu hanya dapat di lapis, langit lapisan pertama. Itu. Kita kan bisa mulai lapisan keduanya apa sih gitu? Nah, karena kita tidak bisa mengindranya, maka dalilnya bukan akui, dalilnya adalah nafri. Dalilnya nafri karena Al-Quran mengatakan langit itu ada tujuh lapis ya kita percaya ada tujuh lapis. walaupun kita gak bisa mengindranya gak bisa kita buat teori-teori ilmiah itu di lapisan pertama bumi dan sisinya ada lapisan kedua jaraknya sekian ratus kilometer, sekian ribu puluh, sekian ratus, ratus, juta kilometer gak, gak bisa, karena. karena tidak terindra tapi kenapa kalau kita yakin langit itu tujuh karena Al-Quran menceritakan jadi ketika kita tidak bisa indra, dalilnya harus datang dari Allah dan Rasulullah kalau bukan datang dari Allah dan Rasulnya Tertolak Memang ada sesuatu yang tidak terindah Kita diminta mempercayainya datangnya bukan dari Allah dan Rasulnya Ada Contohnya Kita pergi ke laut selatan Pulau Jawa Kita tanya kepada penduduk Di pesisir selatan Pulau Jawa Siapa penguasa laut selatan Jawabannya apa? Nyiroro? Terindah tidak? tidak? Pernah ketemu? Enggak Tahu seperti apa wajahnya? Enggak Kok percaya ada nyiru roh gindul? Jawabannya apa? Katanya, katanya. Kola wakilan. Kata bapak-bapak kami. Sahur, sepuh. Tutur, tinulah. Apakah bapak mereka Nabi dan Rasul? Bukan, tertolak. Kita tidak boleh terima. Berarti itu purofat. Cerita bohong. Tidak ada dasarnya. Ketika merapi mau meletus bukan yang terakhir yang Bahmarijan meninggal, yang sebelumnya. Diwawancara, ya, ini sebelumnya. Bahmarijan diwawancarai oleh wartawan. Bahnya apa, Mbak? Kok merapi bergolak seperti? Ini? Apa kata Bahmarijan? Kamu. Pemuasa merapi marah besar. Terindra tidak pemuasa merapi yang marah tadi. Tidak. Kok kita tahu ada pemuasa merapi? Sumbernya mana? Bahmarijan. Bahmarijan Nabi Rasul? Bukan. Tertol. Dijagain, dipantau terus merapi. Tiba-tiba di selatan Jogja terjadi gempa besar. Wartawan nanya lagi ke Bang Maricat, bang ini fenomena apa, bang? Kok malah gempa di Jogja selatan, bang? Kata Bang kepalanya dijagain, ekornya meliuk-liuk. Terindra? Iya. Sumbernya siapa, Bang Maricat? Bang Batina Nabi Rasul bukan, ternyata. Jadi kalau kita mau sesuatu yang tidak terindra, kalau bukan datang dari indra, kalau benar-benar kita tahu. Tapi kalau sesuatu yang terindra dalilnya harus akli. Nah, gitu. Tapi bukan berarti itu dogma ya. Bukan. Karena kadang-kadang kaqli-nya jelasnya ya, bukan. sumbernya. Ya. Jadi memang manusia butuh dua, dalil akli dan dalil naqli. Tapi dalil naqli dari dalam Islam harus bisa dibuktikan secara akli betul datang dari Allah dan Taala. Makanya ketika mengumpulkan Al-Qur'an itu kan para sahabat mengumpulkan kriteria, kriteria Ketat sekali Pertama tertulis Yang kedua sesuai dengan hafalan dua orang sahabat Dan ketika disampaikan kepada orang yang mengumpulkan Harus ada saksi yang adil yang mengatakan ya ini ditulis di hadapan Rasul Belum pernah ada kriteria ilmiah seketat Al-Qur'an Hadis itu dirinya hanya berdasarkan uh, ulama hadis. Ketika dia bertemu dengan ulama hadis ditanya apakah engkau menerimanya dari sebulan? Ya, Karena itu bisa diterima tuh, diteriki dari jalur hadis kan. Ya. Benar nggak hidupnya pada tahun sekian bertemu dengan orang ini, jangan-jangan orang ini sudah meninggal baru orang ini lahir, kan? Tapi dia mengatakan ini dari orang yang baru meninggal itu, yang baru maka tertolak terpus hadis. Nah penelitian hadis itu ketat. Tapi Al-Quran itu ketika dikumpulkan lebih ketat lagi Sehingga kita mutawatir yang, yang meribatkan Ayat Al-Quran itu mutawatir Sehingga mustahil terjadi penipuan Berbohong sepakat berdusta Untuk satu Ayat Al-Quran Karena, Karena kriterianya begitu Ketatnya sehingga kita katakan Ketika dikatakan bahwa mustahil Ayat Al-Quran itu didustai bersama-sama Sepertinya mutawatir nah jadi dalil dari manusia butuh gue itu karena manusia diminta mengimani sesuatu yang berimbah dan yang tidak ter nah rukun iman ada berapa ada enam pertama amanullah beriman pada allah maksudnya apa beriman allah itu ada atau enggak gitu kan dalilnya akhlak dengan melihat ciptaannya kemudian yang kedua apa wa al malaikat malaikat terimak tidak tidak dalilnya nafsi yang ketiga, ketiga kita Al-Quran terlindah tidak? Terlindah, dalihnya akli Membunyikan Al-Quran untuk Kalmur dengan dalih akli Tapi Injil, Taurat, Zabur Terlindah tidak? Tidak Yang asli tidak ada Tapi kenapa kalau kita iman buat Ada ayat ada kitab suci namanya Injil, Taurat, dan Zabur Karena Al-Quran Menceritakan dalilnya akli Rasul Rasul sebelum Nabi Muhammad S.A.W. dalihnya nakli Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu dengan, dengan membuktikan Al-Qur'an betul-betul kalamullah atau bukan. Kalau kalamullah maka yang membawanya pasti rasul. Dan ini ya, nakli untuk Rasul sallallahu alaihi untuk nabi-nabi sebelum rasul. Kiamat. Terhindar tidak kiamat, tidak. Maka dengan makli. Kenapa kita yakin suatu hari akan menjadi kiamat? Karena Al-Qur'an dan hadis menceritakan Rasulullah tidak pernah mengatakan kapan kiamat itu kayak gitu kan Lima yang kena Timan kepada kodok dan kodar Nah kodok dan kodar itu nakli apa yang akli Kodok dan kodar itu dalilnya nilai Kenapa? Karena kodok dan kodar itu membahas Apakah seorang itu yang memakai perbuatan baik Atau memakai perbuatan maksiat Itu dipaksa atau karena bebas eminnya Nah itu jawaban pembahasan itu ada dalam amali qaul wal Makanya untuk membuktikan apakah kita iman pada qaul dan qada dengan dalil akli. Karena karena perbuatan manusia terindra. Nah Jadi dalil akli dan dalil dibutuhkan. Tapi itu batasannya ketika itu terindra dalilnya akli tapi kalau tidak terindra jangan gunakan akli. Gunakan Jadi kalau memang topik yang mau kita bahas itu terindah dan ini akhir. Tapi ternyata itu saja. Tapi kalangan filosof mencoba memberikan jawaban karena masyarakat kebanyakan tidak bisa memberikan jawaban awan itu apa. Kalangan filosof mencoba memberikan jawaban dengan premis tentang gerakan awal. Jadi sesuatu yang bergerak itu hidup dan awan bergerak maka kesimpulannya awan itu adalah makhluk hidup. Kita ketahui sekarang. Pada ketika itu para filsuf menggunakan filsafat mencoba memberikan jawaban dan mereka merasa bangga bahwa mereka bisa menemukan jawaban sama masyarakat awam tidak menemukan ya. Jadi ketika itu terindra dalilnya harus dalil akli. Nah, ketika diteliti sampailah kita kepada jawaban bahwa awan itu adalah apa? uap air. Ya kan? Uap air yang berkumpul di bumi udara. Gitu. Jadi batasannya kita gunakan dalil akli jika terindra Tapi kalau tidak terindra tidak bisa gunakan dalil akli Kenapa? Karena akal manusia itu hanya bisa bekerja kalau berkumpul 4 komponen bersamaan Pertama adanya fakta, keduanya adanya maklumat terhadap fakta itu Ketiga adanya indra, yang keempat adanya otak Kalau 4 ini berkumpul baru kita bisa menggunakan dalil akli Faktanya tidak terindra, gak bisa kita gunakan akal kita Faktanya terindah, tapi kita nggak punya maklumat tentang fakta itu. Nggak bisa kita menggunakan akal. Saya berikan kepada anda tulisan dari huruf hieroglif Mesir kuno. Saya beri kasih waktu satu jam. Baca apa is artinya? Jelaskan kepada saya. Wah nggak cukup satu jam. Harus sehari ya. Ya udah sehari. Besok tanya. Gimana hasilnya? Karena kita gak punya maklumat terhadap Herogrifisir kuno, itu kita gak bisa menemukan jawaban Kenapa? Karena akal kita gak bisa bekerja Kalau kita gak punya informasi, ini apa sih? Ada garis-garis, bulat-bulat misalnya, Ini apa sih maksudnya? Ya kita gak bisa bekerja. Akal kita akan bisa bekerja Kalau ada empat komponen, pertama fakta Kemudian adanya indra, adanya maklumat Dan adanya otak nah, Saya contohkan contohnya. Coba anda berpikir keras apa yang disebut dengan plumul plumul coba pikirkan peras otak kan pertanyaan kedua ada di mana plumul ada yang terlintas gak di benak kita plumul itu apa baru dengar, dengar. <tuk> <tuk> mungkin ada yang terlintas jangan-jangan makanan jadi pertanyaan kedua, ada di mana plumbum? Ada di restoran, ada di dapur kan itu ya? Jangan-jangan plumbum itu penyakit? Ada di mana plumbum? Ada di rumah sakit, ada pada tubuh manusia gitu ya? Karena kita tidak tahu yang namanya plumbum itu apa, kita nggak punya maklumat tentang plumbum itu apa, dan faktanya tidak ada di hadapan kita, maka yang terjadi di benak kita bukan proses berpikir tapi proses berhayal. Sehingga jawaban apapun yang anda pikirkan pasti salah. Tapi setelah saya kasih tahu, anda akan bisa berpikir. Cambah itu kan ada yang jadi bakal batang, ada bakal akar kan? Nah yang menjadi bakal batang itu namanya plumer. Pertanyaan kedua, ada di mana plumer? Jadi proses berpikir ada pada setiap cambah. Makanya ketika topiknya yang mau kita baca dan terindah, akal kita nggak bisa turun. Seperti apa surga? Gak bisa kita bayangkan. Paling kita hanya membayangkan apa yang kita kita pernah rasakan gitu kan. Makanya Rasulullah mengatakan surga itu berisi sesuatu yang tidak pernah terlintas di benak manusia. Karena kita tidak pernah mengindra apa yang ada Nah kita mengetahui surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai karena Al-Quran menceritakan gitu kan. Tapi seperti apa sungainya gak kita bayangkan. Karena ketika Al-Quran tidak menceritakan kita gak bisa bayangkan hanya orang Arab itu kalau ke puncak mengatakan ini sungai yang di bawahnya sungai. Dan mereka tidak pernah punya di negaranya sungai ini, seperti di Indonesia. Gitu mas. Ya. Nah ada lagi. Bu, ibu ada yang bertanya? Bertanya silakan. Assalamu'alaikum Ustaz Ustaz kan Kan sebenarnya kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan Untuk orang berakal berarti kan untuk dipelajari oleh ah, ya. Nah tapi uh, ada juga ayat yang mengatakan bahwa Ketika ada yang bertanya tentang kata-kata Maka kata Rahman Muhammad bertanya sedikit gitu kan ya. Dan juga dalam baik Nah uh, apakah ketika seorang ilmuwan terus mempelajari isi Al-Qur'an uh, dia bisa menjalani akidah misalkan ditemukannya dua uh, air tawar yang bersatu dengan air yang berbeda ya di surat ar-rahman ya tidak, tidak bersatunya Tadu, air lawan dengan air lawan terpisah nah ketika tadi ada Al ayat Al-Qur'an yang mengatakan lagi diciptakan alam masa ketika seorang ilmuwan itu terus mempelajari belajar yang uh, apakah nanti seorang itu bisa keluar dari aqidah Islam, ini ya, ya tergantung ilmuannya menggunakan asumsi apa ketika dia melakukan penelitian. Kalau dia menggunakan aqidah sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan, bisa saja kesimpulannya berbuat oh ini proses evolusi yang sempurna ya, misalnya. Contohnya ketika Inggris menemukan fosil siapa siapa itu saya ingat jadi ada fosil di Inggris di mana fosilnya itu kepala bagian atasnya itu sudah mirip manusia modern tapi bagian rahangnya ini mirip dengan kerang. Nah kemudian penemuannya itu mengatakan ini adalah nenek moyang bahasa Inggris. Dan ketika itu ide yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Mereka yang berhasil melalui evolusi materi adalah mereka yang kuat Dan mereka mengatakan ini usianya sudah ribuan tahun, dan jutaan tahun Berarti bangsa Inggris adalah bangsa yang berhasil mengalahkan evolusi Karena jutaan tahun yang lalu bentuk nenek moyang sudah seperti tapi kemudian 20 tahun kemudian ditemukan bahwa itu penipuan. Ternyata ternyata itu adalah tengkorak manusia. Digabungkan dengan tengkorak kerah. Ada itu. Kalau kita, kita ikutin videonya, siapa yang orang Turki itu? Harun. Harun Yahya. Ada itu cerita tentang. Dan itu diakui. Karena pernah saya di UI, saya diskusi dengan orang antropolog. Saya bilang bagaimana dengan priswa itu? apa jawaban dokter antropolog itu adalah perbuatan seorang ilmuwan yang pengen cepat terkenal. <laughs> nah itu tidak terjadi hanya di kalangan orang-orang sosialis komunis di kalangan ulama Islam juga ada ulama yang pengen cepat terkenal yang buat pernyataan kontroversial. Nah jadi eh, tergantung akidah yang dipakai ketika dia meneliti. Ketika yang dipakai adalah akidah Islam mengatakan bahwa semua inilah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Penemuan-penemuan dia justru akan memperkuat gimana dia? Meneliti tomat Ditemukan bahwa tomat itu memiliki Lapisan sukihan banyak dan sebagainya Apa jawabannya? Subhanallah Maha suci oh. Kenapa? Karena tomat punya Lapisan 20 misalkan gitu. Kan bukan karena dia meneliti menjadi Tomat terjadi 20 Kan sudah ada sebelumnya ketika dia meneliti Dia temukan tomat itu penyelapisan lapisan 20, sehingga dia mendapatkan gelar doktor dengan penemuannya. Itu. Jadi batul uzuz sangat tergantung kepada akidahnya. Jadi jawaban terhadap Uhdul Kubro dan jawaban terhadap pertanyaan besar manusia itu yang menentukan. Ketika salah dia mendapatkan jawaban itu, maka akan banyak, banyak aspek itu banjir akan liru. Yang terjadi di masyarakat sekarang ketika diambil sekularisme sebagai jawabannya, maka apa aturan yang muncul di atasnya? Hukum-hukum yang muncul di atasnya hukum-hukum yang datang dari alam sekulerisme yang menjauhkan agama dari itu. Ada pertanyaan lagi. Jadi penelitian seseorang ilmuwan dia tidak akan bisa melampaui batas alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu secara teori Dia bisa mengatakan membuat seperti itu tapi ketika akidahnya mengatakan bahwa ini sudah keluar dia akan berhenti tapi kalau akidah sekuler dia akan terus kejar gitu kan untuk membuktikan Tuhan itu ada apa enggak sih gitu kan itu banyak temuan melakukan seperti itu baik yang lain terakhir sudah cukup sudah cukup. Cukup? cukup saya kembalikan mas cahyo Terima kasih banyak, Ustaz, atas uh, kajiannya malam ini Semoga kita semua diberikan rahmat dan tindai ya, Allah Dan kita semua dapatkan doa Doa yang baik, menuju kebaikan dari malaikat Dan doakan kita pada kajian hari ini Kemudian kita tutup uh, kajian ini dengan doa Menurut Majlis, Subhanallah Dan kita bersyukur subhana rabbika ta'ala ismihi wa salamun ala mursalin warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita nikmati santap malam. Ustaz, silakan sebelum kita boleh salat salat Diyah. Kita uh, sholat isya berjamaah. Bagi yang masih mempunyai wudhu langsung saja. Yang yang merasa kita berdoa lagi.